Hadirin kaum muslimin jamaah Salat Maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa Yang sama-sama dicintai dan dimuliakan Allah, Allah Alhamdulillah pada malam hari ini Malam penuh dengan keberkahan Sama-sama kita akan melanjutkan Dan mengikuti kegiatan rutin kita Yaitu pengajian rutin Ma'adha Maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa Yang pada malam hari ini Kajian kita bersama guru kita Muqarah Mar Ustaz al-haj Ali Hasan Bahar LCMA dan Alhamdulillah beliau pun telah hadir di Masjid Agung Sundak Kelapa ini untuk itu Marilah sama-sama kita awali dan kita buka majlis kita dengan sama-sama membaca umul Quran suratul fatihah kembali kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokahnya suratul fatihah menambah pula keberkahan untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan juga melalui pembacaan suratul fatihah kita khususkan dan kita doakan untuk kesembuhan dari bapak muslim yang sedang sakit dirawat di rumah sakit tarakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin niyah wakulu niatin saliha ila haddati nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfatha a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin yaqina abudu wa yaqina astaini dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa la ghawin alaihim amin amin amin ya rabbal alamin hadirin kaum muslimin yang dimuliakan allah Dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan dan menyimak kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian minggu yang lalu mengenai tentang bismillah dan juga ta'ud yang insyaallah akan disampaikan oleh al-mukarrom Al ustaz Haji Ali Hasan Bahar Lcma. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وامامنا وحجتنا و Maulana محمد رسول الله وعلى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 Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Sunda Kelapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari Bismillahirrahmanirrahim Saya sudah berikan pertanyaan pada kesempatan yang lalu Bismillah itu hurufnya ada berapa? Sudah dihitung kalau alifnya biismillah apabila alifnya tertulis menjadi 20 lalu kita sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa penulisan al-quran atau rosmul quran atau khot kita batil quran termasuk oleh sebagian ulama sebagai mu'jizat penulisannya itu sudah mu'jizat sehingga dalam penulisan Al-Quran tidak bisa sembarangan karena memang sudah ditulis semenjak Nabi Muhammad masih ada beda ditulis dengan dicetak menjadi satu buku pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waardah pada masa beliau baru dijadikan satu buku sebelumnya sudah tertulis jangan kita menganggap bahwa Al-Quran itu baru ditulis setelah Nabi wafat, tidak semenjak Nabi masih ada beliau yang mendikte mengimlakkan kepada para sahabat yang masuk dalam Kategori Kutabul Wahyu Para penulis wahyu Bismillahirrahmanirrahim Di setiap surat Diawali dengan Bismillah Kecuali surat at Taubah. Namun Kalimat Bismillah Di dalam Al-Quran Memang Di setiap awal surat Dan di surat An-Namal Surat An-Namal surat, An surat semut surat annamal itu artinya apa? semut dahulu ketika turun ayat-ayat dan surat yang berkaitan dengan binatang orang-orang kafir semuanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini tidak waras masa ada surat angkabut, laba-laba ada surat Alangkaud, kemudian ada surat lagi anahol, lebah. Kemudian di dalam ayat Quran ada ayat yang menjelaskan yang menyinggung mengenai nyamuk. Inna Allah tidak malu untuk menunjukkan kebesarannya dengan memberikan contoh seekor nyamuk. Mereka bilang Muhammad ini enggak Masa ada kitab suci sekarang baru ilmu pengetahuan membuktikan bahwa sekecil apapun termasuk nyamuk berapa banyak orang bisa naik mobil mewah karena nyamuk. Iya. Berapa banyak orang bisa naik mobil mewah karena karena nyamuk. Coba kalau enggak ada nyamuk, pabrik nyamuk pabrik apa? Pabrik obat nyamuk bagaimana? Itu kan bos-bos pabrik obat nyamuk bisa naik pesawat karena siapa? Coba kalau nggak ada nyamuk dari yang kecil berapa bisa dapat rezeki? Nanti ada musim nyamuk ini ada musim nyamuk itu semuanya Allah tidak malu layestahi untuk menunjukkan kebesarannya walaupun dengan menunjukkan seekor nyamuk sebagai tanda kebesarannya. Semut Sekarang sedang diteliti di negara-negara maju Bahasa semut Ternyata semut kalau jalan Itu ada bahasa mereka kalau ketemu Coba pulang dari sini PR-nya sekarang Lihat semut Itu ada bahasanya Nah di surat An-Namal ayat yang ke-30 ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis Nabi Sulaiman dengan dengan Ratu Balkis Ratu Balkis kerajaannya makmur tapi yang disembah yang disembah beratu Balkis matahari yang disembah matahari Kemudian burung hut-hut yang diperintahkan oleh Nabi Sula... burung hut-hut yang diminta oleh Nabi Sulaiman hadir di dalam tanda petik apel. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pasukannya, semua anggotanya yang tidak ada burung hut-hut. Nabi Sulaiman tanya mana hut-hut? Tidak ada yang tahu. Nabi Sulaiman bilang kalau hut-hut datang, saya akan berikan sanksi yang Ternyata burung hud-hud datang, datang membawa berita. Dari mana kamu hud-hud? Dari satu negeri pemimpin mereka wanita dan mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman berterima kasih atas informasi itu, mengirim surat. Suratnya Dimulai dengan Bismillah Innahu min Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya ini dari Sulaiman Dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dikirim surat tersebut yang membawa hud burung hud hut, -hut. Makanya sampai sekarang kita masih sering melihat Kalau yang namanya surat yang bawah itu Burung Kemudian Nabi Sulaiman mengirim surat meminta Ratu Balkis Datang menyerah Tanpa harus dipaksa Begitu dapat surat dari Nabi Sulaiman Kemudian Ratu Balkis mengumpulkan Para penasehatnya dan bertanya bagaimana ini kita dapat surat dari Sulaiman lalu mereka semuanya mengatakan urusannya kami kembalikan kepada kamu wahai Ratu kamu pemimpin kami kemudian Ratu Balkis mencoba untuk menyogok Nabi Sulaiman mengirim hadiah sekarang kalau di KPK dinamakan gratifikasi mau mencoba mengirim barangkali berubah dia Ternyata Nabi Sulaiman mengatakan Yang kamu kirimkan kepadaku Itu sedikit dari apa yang Allah sudah karuniakan kepadaku Ulama mengatakan Apa yang Nabi Sulaiman maksud dengan yang Allah karuniakan kepadaku Bukan harta Tetapi keimanan kepada Allah Jadi kalau ada orang mau kaya Kalau ada orang mau kaya Yang pasti kalau dia dekat dengan yang maha kaya Tapi kalau dia belum dekat dengan yang maha kaya, kaya. Belum? belum? Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman membuat sayembara semacam sayembara. Nabi Sulaiman mengatakan kepada semua yang hadir, hadir. siapa yang maniak ini biar Siapa yang siapa bisa, bisa mendatangkan singgasananya? Ifritun minal jina, Ifrit. Orang Indonesia menyebut Afrit. Ifrid Afrit, Jin apa? Jin Ifrit itu kalah sama manusia. Jadi Ifrit bilang, Aku bisa mendapat mendatangkan singgasananya sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Saya kalau duduk kita kalau duduk, bangun dari duduk tu begitu. Berapa detik? aku bisa mendatangkan sehingga sananya secepat kamu sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu aku sudah bisa datangkan eh ternyata jin kalah dengan manusia ada murid Nabi Sulaiman seorang yang mendapatkan ilmu dia mengatakan Ana atihi an da torfuk. aku bisa mendatangkannya sebelum matamu berkedip jin kalah sama? ketika kita membahas di dalam Al-Quran itu 17 kali kata-kata berlindung semuanya berlindung kepada Allah hanya satu kali dalam Al-Quran disebut berlindung kepada bangsa jin dan itu dalam konteks Allah mengecam karena orang yang berlindung memohon perlindungan karena tahun 2014 tahun dukun tahun bukan tahun pemilihan presiden tahun dukun banyak dapat dapat job dari yang mau jadi mau jadi a mau jadi b mau jadi semuanya itu sampai lalu lintas jin itu sangat intensif makanya telepon sudah nggak kuat ya suka mati-mati mati. yang mohon perlindungan kepada jin hanya mendapatkan kelelahan dan keletihan Jin hanya memiliki keistimewaan Memang diciptakan dari unsur yang berbeda Sehingga kemampuannya pun berbeda Namun sama-sama Tidak bisa mengalahkan Apa yang ditetapkan oleh Allah Dan tunduk Tunduk patuh kepada ketetapan Allah Ifrit kalah dengan manusia Akhirnya didatangkan Dalam waktu sebelum kedipanmu balik sebelum kembali kepadamu kedipan sudah datang Ratu Balkis akhirnya datang Ratu Balkis sedang jalan dari Yaman menuju Palestina sehingga sana sudah sampai di Palestina jadi Harry Potter nyontoh dari mana Harry Potter? ha? ha? harry potter nyontoh dari mana karena umat islam daya hayalnya itu kalau di indonesia itu kan sundal bolong mandi sendirian pocong mandi sendirian apalagi itu semuanya yang imajinasinya itu tidak ini ratu balkis datang sudah disuruh masuk oleh nabi sulaiman istana nabi sulaiman itu dari kaca yang bawahnya air mengalir ratu balkis mengangkat eh nabi sulaiman gak usah Ini dibuat dari kaca. Jadi Ratu Balkis itu datang ke istana Nabi Sulaiman seperti orang kampung. Orang kampung itu kan kalau dia datang ke mall yang bagus, pintunya terbuka sendiri, kaget. Lihat dia. Ratu Balkis. Kemudian sudah mengangkat seperti itu, Nabi Sulaiman, turunkan. Ini gak ada airnya ini kaca Karena kacanya bening sekali Ini sebetulnya sudah diturunkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu Ini membuka kepada umat Islam Untuk memiliki kemampuan Bisa membuat Sudah Ini kan ada isyarat Kamu harus maju wahai umat Islam Masa Nabi Sulaiman yang masa lalu bisa seperti itu Kamu sekarang nggak bisa Begitu masuk Kemudian di sebelah sana, singgah sana Ratu Balkis. Nabi Sulaiman bilang, Hei Ratu Balkis, itu singgah sanamu. Beliau bengong, Kaan nahuhu. Sepertinya iya. Memang iya, kebetulan Nabi Sulaiman. Bagaimana dia bisa datang, bisa dibawa seperti ini? Nabi Sulaiman menjelaskan akhirnya masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dalam surat Nabi Sulaiman dalam surat yang Nabi Sulaiman kirim kepada ratu Balqis dalam surat An-Naml ayat 30. Kemarin kita jelaskan kenapa tidak ada alifnya Bismillah. Angka 19 karena 19 di dalam Alquran itu disebut yang menjaga api neraka itu ada 19 malaikat. Dalam surat Al-Mudathir 19 Siapa yang selalu Membaca Bismillah Kemudian sebagian ulama juga menulis La hawla la quwata illa billah Itu 19 huruf Siapa yang membaca itu Diharapkan akan selamat Dari bahaya Neraka yang dijaga Tidak kurang dari 19 19 Allah Isim, isim itu Dari sumuhun Artinya tinggi Sumuhun artinya tinggi Atau wasmun Tanda Karena Siapa yang menyebut nama Allah Akan mendapatkan ketinggian Siapa yang menyebut nama Allah Akan menandai Amalnya itu karena Allah Akan abadi Kalau kita tidur baca doa tidur kita itu terhitung ibadah. Makanya ibu kalau mau masak baca solawat. Iya sambil masak tuh Allah masya Allah Muhammad atau Ali Muhammad sambil masak baca. Kalau sambil masak nyanyi. Sambil masak nyanyi. Datang dapatnya? Ah? Kalau kaget kalau kaget itu asdal dapat? pahala, tapi kalau kaget keluar kalimat-kalimat yang... yang kalau kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang tidak layak wasmun tanda Allah, kita sebut pada kesempatan yang lalu, kalau disebut nama Allah Allah itu lafat yang dihab, dibuang satu persatu hurufnya tidak hilang Allah, alifnya dibuang menjadi lillah dibuang lagi lamnya menjadi lahu dibuang lagi lami menjadi hu setiap dibuang itu tidak ada yang hilang asalnya Allah itu dari mana kalimat yang dipilih mewakili nama Allah mewakili nama Tuhan yang menguasai dan menciptakan alam raya sebagian ulama mengatakan lafadz Allah tidak ada asal akar katanya memang dari Allah. Jangan kita bilang dari sananya. Kemudian dari sananya di mana nanti? Sudah dari sananya. Di mana di sananya? Dari Allah. Pendapat yang kedua dan banyak dipegang oleh para ulama, Allah itu dari akar kata karena bahasa Arab, bahasa Arab itu bahasa yang memiliki salah satu karakternya, setiap kalimat itu ada akar katanya. Allah akar katanya dari mana? Sebagian mengatakan dari Alaha ya lahu artinya mengherankan, menakjubkan, mengherankan atau menakjubkan. Apa yang mengherankan? Apa yang menakjubkan? Ciptaannya saja sudah menakjubkan. Ini kita yang duduk semua di sini. Kita yang duduk di sini kita nggak usah ngomong yang lain. Kita yang duduk di sini semua. Tangan ini kan dua, kaki, kaki dua, Teringa, telinga, mata, mata otak. otak. <laughs> Punya otak semua? Punya. Mohon maaf. Kalau ada orang yang mengatakan ini ulama ketika menjelaskan. tentang ada yang mengatakan Tuhan mana nggak kelihatan mana Tuhan kalau ada saya mau ngomong nih banyak orang miskin nih masa Tuhan nggak ngasih makan mereka semuanya kalau ada pasti kelihatan buktinya Tuhan nggak ada nggak kelihatan berarti nggak ada dijawab sama ulama sini punya otak nggak kamu mana nah. otak kamu <laughs> bisa membuktikan <laughs> mana? katanya kalau nggak kelihatan nggak ada Loh otaknya gak kelihatan? Berarti, berarti. Jadi, Jadi Ada dan ada tidak ada, ada itu ada. bukan ada. hanya karena, karena Kelihatan secara empiris Tapi terlihat dari, dari orang yang punya otak, punya otak, otak itu, itu kalau, kalau otaknya masih normal kalau. Begitu ada benda yang akan mendekati nah. dia, dia Ini langsung dia, memberikan Saya melihat Bapak misalnya. bapak misalnya, hari ini saya melihat Bapak, besok bapak. saya ketemu Bapak, kayaknya pernah, ini langsung, memori, memori saya. saya, otak tuh besarnya seberapa sih? sih? Yang punya otak, memori yang otak. punya otak. <laughs> seberapa? seberapa? Setangan ini? Subhanallah. Flash disk katanya kecil, yeah. iya? Kecil, yeah? kecil ya? Flash disk, menyimpan? kata para ilmuwan, salah satunya Profesor Rotib Nabulsi, itu beliau mengatakan, semua organ tubuh kita itu banyak sekali yang setiap hari ganti. Kulit kita ganti kan? Waktu umur 5 tahun dengan umur 50 tahun kulit beda enggak? Waktu 5 tahun, baby, baby apa? begitu 50 tahun otak seperti itu tidak setiap 5 tahun sekali itu tulang-tulang kita semua itu berubah tapi otaknya kalau berubah kita lupa manusia sombong nanti kita akan baca itu insyaallah kalau panjang umur sehat walafiat kita akan baca surat yasin itu manusia sombong Padahal otaknya cuman seberapa? Tuhan mau disuruh tunduk sama dia, dia. Tuhan mau diakal-akali sama dia. dia. Tuhan, he, kata Tuhan kamu cuman segini nih. Kalau ada yang koslet makan susah nggak? Error. Koslet. Subhanallah. Dan dia diletakkan di mana? Kalau kita tidur begini nih, otak kita gimana? Oh ini yang, yang punya otak coba pasti. Kalau kita tidur begini, berarti otaknya? Subhanallah diletakkan di tempat yang, ini ada batok kepala. Allah, sebagian ulama mengatakan, berasal dari ala haya lahu, yang artinya mengherankan, menakjubkan, Karena ciptaannya menakjubkan. Kalau kita minum air, sudah Profesor Latif Nabulsi beliau mengatakan kalau kamu minum air, baca Bismillah. bismillah. Coba sebelum bismillah. kamu minum, kamu renungkan. Tahukah kamu, kamu air yang kamu minum ini hasil Bukan. kerjasama Bukan. antara matahari, air laut, air laut, awan. awan. Coba lihat. Ini hasil kerjasama Matahari dengan teriknya Menguap air laut Menguap awan Digiring Masuk ke dalam, nyimpen Ada yang dari atas langsung Ada yang simpen Kalau kamu minum dengan bismillah Artinya Kamu merenungkan Bahwa ini karena rahmat Allah manusia tangannya kenapa sih tangan dua coba kalau tangannya lima waduh cincinnya gimana mata dua, tangan dua kaki dua, telinga dua tapi otak nanti memang dibagi ya kanan kiri lalu nanti akan ada kalau yang kanan ini ke arah sana Yang kiri itu ke arah sini dan seterusnya Menakjubkan Gak usah ngomongin langit Gak usah ngomongin Kita saja setiap hari mati Setiap hari hidup Setiap hari kan tidur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Besok pagi Malam dia meninggal Pagi Alhamdulillahiladzi ahyana Ba'dama amatana wa ilayhin nusyur Menakjubkan belum kalau kita lihat ini baru tubuh manusia sampai sekarang, sampai sekarang belum ada yang berani mengatakan penelitian tentang tubuh manusia sudah selesai belum? Belum ada. Ini kulit kulit kita, pori-pori di sini ya. Kalau nggak ada pori-pori gimana? Keringat kemana? Menakjubkan. Ini jari-jari. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, yang berkaitan dengan persendian, persendian dalam tubuh kita. Nabi mengatakan, setiap hari, setiap terbitnya matahari, kamu semua harus bersedekah. Dianjurkan, maaf, dianjurkan untuk bersedekah. Sebanyak persendian yang ada. Wa man yutiku zalika Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa yang mampu? Nabi mengatakan ucapkan tasbih itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Menakjubkan. Pertama artinya Allah hayalahu, menakjubkan. Semuanya mengherankan. Subhanallah. Terciptanya manusia aja menakjubkan. Ya. Munculnya manusia menakjubkan tidak? Sebelum sebelum Negara-negara maju meminta kepada setiap ibu yang memiliki bayi untuk memberikan ASI eks Islam, Subhanallah itu kenapa sih nyusunya di sini? Kenapa nggak di belakang? Supaya kelihatan. Kemudian di sini ada. Ha, jantung hati kasih sayang nanti kita akan masuk dengan rahman dan rahim menakjubkan bayi nggak ada yang ngajarin bisa menyusu apa ada bayi di kursus nanti kalau ini gini ya menakjubkan bayi bisa tahu bau bau siapanya bau ibunya Walaupun saudara kembar, dia pertama mungkin <laughs> begitu dia menangis lagi dia. Subhanallah, menakjubkan. Yang kedua ada yang mengatakan dari alihayalahu yang artinya menenteramkan. Yang pertama menakjubkan, yang kedua menenteramkan. Siapa yang datang kepadanya? dekat dengannya dia akan mendapatkan kalau kita hadir siapa saja ibu dan bapak, saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah siapa saja silahkan praktekkan siapa saja yang dalam keadaan hatinya tidak tenang kalau ada pengajian datang Kalau ada yang berzikir, ikut Tolong nanti sampaikan kepada saya Rasanya gimana Tolong Dan sekarang Banyak sekali Apalagi kita yang di kota besar Kalau ingin mendapatkan ketentraman Berikan kesempatan Untuk Jiwa Hati kita ini Punya kesempatan dekat dengannya Tentram Menakjubkan Sehingga dipilihlah Dari akar kata Yang memiliki makna menakjubkan Mengherankan Dan menentramkan Dipilihlah menjadi Allah Dan itu mewakili Semua asma'ul husna Setiap kali saya mengucapkan bismillah Berarti saya menempelkan diri saya dengan Allah Saya mendekatkan diri saya dengan Allah Menggantungkan diri saya dengan Allah Perbuatan yang saya mulai dengan bismillah berarti saya abadikan perbuatan tersebut karena terikat dengan Tuhan yang maha abadi kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim sudah disebut Allah kan mestinya cukup kenapa sih udah bismillah bismillah aja nggak usah pakai Ar-Rahman gak usah pakai Ar-Rahim kan sudah mewakili Allah itu sudah kenapa sih dengan nama Allah Ar-Rahman rahim ini kan sudah cukup Allah sudah mewakili Tetapi kenapa dipilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim Dari kata-kata Rahmat Iba Iba, kasihan Sayang Lembut Itu semua Makna dari Rahimah Yarhamu Rahmat Rahmatan Dan kalau disebut rahim, yang pertama terlintas di benak kita apa? Seorang ibu, ya. yang di dalamnya ada janin yang akan menjadi bayi, bukan di dalamnya ada bayi. Bayi kan kalau sudah keluar bukan? Kalau belum? Janin. Ada janin. Rahim itu di mana tempatnya? Apa yang didapat oleh janin ketika dia berada di rahim? Kasih sayang, suplai makanan yang tidak enak, cuman gerak-gerak aja. Iya, gerak-gerak dapat suplai, menajubkan tidak? Rahim tidak ada. Saya bicara yang normal, tidak ada ibu yang normal. Wanita, wanita yang normal, yang normal. kecuali eh, ketika dia hamil sebelum. kecuali dia mengorbankan semuanya demi, demi. biasanya oh, makan yang aneh-aneh begitu sebelum. hamil tambah aneh. tambah aneh begitu hamil awas diri dokter bilang ibu jangan makan ini dorongan apa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ustadz kan cukup Bismillah udah, nggak pakai Ar-Rahman, nggak pakai Ar-Rahim. Cukup Bismillah dengan nama Allah kan sudah mewakili. Ya, betul. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangan lupa Tuhan yang Maha menakjubkan, Tuhan yang Maha mengherankan, Tuhan yang Maha menantramkan dialah Ar-Rahman. Jangan kamu takut Jangan kamu segan Dia yang kasih sayangnya sempurna Dalam ilmu bahasa Arab Kalau kalimat Ditambah alif dan nun Biasanya Banyak memiliki makna sempurna Rahman Artinya rahmat dan kasih sayangnya Sempurna Syaitan kejauhannya dari Allah sempurna. Jadi setan adalah makhluk yang paling yang paling jauh. Rahman yang kasih sayangnya sempurna. Ibu orang tua yang sayang dengan anaknya. Memberi setelah diminta atau sebelum diminta. Anak kita mau sekolah. Sebelum dia bangun, kita siapkan apa? Apa yang dia perlukan ketika? Dia dia bangun. Kita siapkan bajunya, kita siapkan rotinya. Kalau dia makan roti, itu dorongan apa? Nanti mau awal semester, awal tahun ajaran, kita sudah? Rahman! Kasih sayangnya sempurna Tidak ada Yang tidak mendapatkan Kasih sayangnya Orang yang tidak Percaya dengan Tuhan Oksigennya sama nggak dengan muslim Apada oksigen khusus muslim Rezeki khusus muslim Bumi yang satu Atmosfer yang satu Atmosfer itu Seperti kelambu Kalau kita pernah melihat bayi, ada tempat tidurnya, ya. Kemudian ditutup dengan rambut. Supaya apa? Kita ini bumi, ada atmosfernya, sehingga meteor tidak. Kalau tidak ada atmosfernya, itu benda-benda langit banyak yang, wah, nggak bisa kita hidup. Wal ardawadoh ahlil anam. Nanti ada surat, memang surat Ar Rahman. Bumi disiapkan, diciptakan untuk makhluk-makhluknya, diantaranya manusia. Rahman kasih sayangnya sempurna. Kafir, musyrik, anti Tuhan, semuanya dikasih nyawa, semuanya dikasih otak, semuanya dikasih, semua dikasih, dikasih tanpa. Ada apapun hanya menunjukkan kasih sayang Rahim, Rahim Yang kasih sayangnya menetap Kasih sayangnya Menetap Ini sempurna, ini menetap Sebagian lagi ulama mengatakan bedanya Rahman dengan Rahim Kalau Rahman yang sedang kita lihat Rahim Nanti di akhirat. Rahmanu dunia, warahimil akhirah. Di dunia terlihat. Yang sekarang kita rasakan. Dan masih ada lagi. 99 rahmat. Karena dalam hadis kudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Akulah Tuhan yang maha pengasih. Dan aku ambil dari namaku Rahim Siapa yang menyambungnya Akan aku sambung dia dengan kasih sayangku Dengan rahmatku Siapa yang memutuskan dia Akan aku putus Sampai dikatakan dalam hadis yang lain Irhamu manfil ardi Irhamku manfil sama Rahmati semua yang di bumi Kamu akan mendapati kasih sayang dan rahmat dari Rahman Sempurna rahim, rahim Menetap Ada orang yang sempurna tapi tidak tetap uh, Dia main bola Waktu tahun 80 Pemain bola yang paling bagus namanya Fulan Sempurna kalau main bola Sekarang kalau sudah main bola Petinju Waktu tahun 90 Dia paling sekarang sempurna rahman kasih sayangnya rahim kasih sayangnya menetap kalau syekh muhammad abduh seorang ulama mesir tokoh pembaharu beliau mengatakan kenapa sih kita kalau mau memulai sesuatu diminta membaca bismillah ar arrahim kenapa Al-Quran Islam, Islam ingin mengingatkan Kalau yang sana Ketika ingin memulai sesuatu Dengan nama tiga Iya yeah. Ini kita juga tiga Allah, Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Tapi ini mewakili nama-nama Tuhan Kalau yang sana kan Tuhan Bapak Tuan-anak Sheikh Muhammad Abdul mengatakan Al-Quran ingin meluruskan Bahwa yang tiga-tiganya itu Jangan ada yang makhluk Allah Jangan ada yang ciptaan Harus semuanya Rahman Sempurna Rahim Menetap Kekal Nempel tidak pernah lepas rahman di dunia rahim di akhirat kenapa dua dari 99 minimal asmaul husna kenapa dua ini yang dipilih padahal ada 99 kenapa dua ini Padahal ada al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Qudus, al-Salam, al-Mumin, al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabir, al-Qohar, al-Wahab, al-Zuljalali, wal-Iqram. Kenapa yang dipilih Rahman dan Rahim? Setelah dipilih Allah, Allah memilih kalimat yang akan menjadi mewakili namanya, keagungannya Allah. Kemudian setelah itu, sifat dari Allah, Rahman dan Rahim. padahal asma'ul husna sebagian Allah mengatakan asma'ul husna itu tidak kurang dari seribu yang nabi minta kepada umatnya yang mau menghafal itu 99 itu aja banyak yang tidak hafal al-rahman, ar Al rahim al-malik, al-kudus udah sampai situ ya bagaimana kalau seribu nanti ada almanan yang belum disebut, yang tidak tersebut karena bukan berarti kalau tidak disebut bukan termasuk Itu nanti ada pendetilan lagi Dipilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim Karena sifatnya yang paling dominan adalah Ar-Rahman Kasih sayang Allah menyebut dalam beberapa ayat Dan rahmatku meliputi segala sesuatu Sampai Nabi pernah ketika ingin memberikan ilustrasi kepada para sahabat beliau muartohu, untuk memahami secara real dan mudah bagaimana kasih sayang Allah ketika di salah satu perang, selesai terjadi perang ada seorang ibu yang kehilangan anaknya anak bayinya hilang dia di jalan seperti orang bingung ibu kalau hilang anak gimana bu? kalau hilang suami? hah? hari lagi waduh itu kan suami, suami. kalau suami, suami begitu, kalau istri masa sama kan ya. mesti ada bedanya ya, ya. bedanya laki-laki dengan perempuan kan disitu seorang ibu kehilangan anaknya kemudian dia seperti orang bingung setiap melihat ada ibu membawa bayi, diambil oleh ibu tersebut, kemudian disusui diambil, dipeluk, disusui Diambil sama ibunya, dia cari lagi kalau ada orang lewat membawa diambil, di peluk. Nabi memperhatikan itu, Nabi panggil sahabat yang ada di situ. Coba kamu lihat ibu itu, mungkin tidak dia melemparkan anaknya ke dalam api. Hal kata Nabi. Menurut kamu, kira-kira? Ibu yang seperti itu mau tidak melempar anaknya ke dalam api? Tidak, Wahai Rasulullah. Tidak mungkin. Nabi menegaskan, Lallah arhambi abdihi min hadihi bi waladiha. Sungguh, Allah, Allah lebih sayang, lebih sayang, sayang. kepada anaknya, ya, kepada hambanya, ya, melebihi ya. ibu tersebut. kepada. Sayang Allah kepada hamba-Nya melebihi sayang ibu tersebut kepada kepada anaknya. Rasulullah memberikan ilustrasi agar jelas. Dia yang mengampuni tidak memperdulikan. Kalau Allah mau mengampuni, ada tidak orang yang sudah dari mulai dari mulai baligh, akil, baligh sampai 50 tahun maksiat terus. tiba-tiba seminggu sebelum meninggal dunia taubat ada juga yang sebaliknya tetapi rahmatnya Allah luas rahmatku meliputi segala sesuatu dua kalimat yang berakal berakar kata rahim kasih sayang itu menjadi sifat yang dominan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga setiap kali kita akan memulai semua aktivitas kita, jangan pernah lupa membaca Bismillah. Kenapa? Karena kita bisa melakukan itu karena kasih sayang Allah, dan kita melakukan itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Selesai azan kita akan lanjutkan.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 al rahman ar-rahim sempurna kasih sayangnya kekal bukan seperti selainnya mungkin ada manusia sekarang dia sayang Tapi besok dia, dia, ini dia, dia, dia, dia benci. Sekarang dia benci, besok dia sayang. Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita ingat, Dia maha pengasih, Dia maha penyayang. Sampai Syekh Mutawali Sharawi mengatakan kalau ada orang yang mengatakan saya malu mengucapkan Bismillah karena saya banyak dosa, karena saya banyak, nah, jangan, jangan, jangan kamu malu. Tanamkan ke dalam dirimu bahwa yang kamu panggil, yang kamu ingin selalu dekat kepadanya dialah Tuhan yang kasih sayang tidak pernah lepas dari, tidak pernah berkurang darinya. Sampai di dalam Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hamba diriwayatkan seluruh makhluk Allah selain manusia sudah tidak kuat dengan manusia, sudah muak dengan manusia, muak. Muak itu apa muak? Bum. Kalau langit kan gak bisa emak. Bisa emak <laughs> iya. Ya. Sudah muak. Mereka mengatakan, langit mengatakan, Ya Allah izinkan kepada kami untuk kami menjatuhkan diri kami. Meruntuhkan diri kami dan kami menindi manusia. Menghancurkan manusia. Laut mengatakan, gelombang mengatakan, Ya Allah izinkan kepada kami. Bumi. Ya Allah izinkan kepada kami untuk kami mengguncangkan kami sudah muak dengan manusia binatang buas semuanya ingin menghancurkan manusia ingin Allah mengatakan diam kamu semuanya aku yang menciptakan manusia lauhalak insan la rahim kalau kamu menciptakan manusia membuat manusia kamu pasti akan kesian sama manusia sian kan Berapa banyak kecelakaan karena ngantuk? Lemah tidak? Berapa banyak orang yang minum obat karena kena tetesan? Hujan Manusia itu kasihan Diam kamu semuanya ah, Kalau kamu menciptakan manusia Pasti kamu akan kasihan dengan manusia Jangan sentuh manusia biar Manusia itu ciptaan aku Kalau mereka jauh dariku Tobi buhum Aku dokter mereka. Kalau mereka jauh dari aku, aku berikan musibah supaya. Kita kalau dapat musibah kan, wah zikir bersama dari Sabang sampai Maroko. Masya Allah. Iya, zikir bersama. Wah nangis. Ada yang nangis beneran, ada yang nangis ikut-ikutan. Gak enak yang sebelahnya nangis, nangis juga. Itu kan banyak penyakit menular. jadi nangis juga menular kan kalau di majelis yang ada nangis-nangis itu yang sebelah situ nangis, nangis. gak enak juga kalau gak nangis <guluh> <guluh> kalau mereka jauh dariku aku tobi bohong kalau mereka dekat denganku anak habib bohong aku kekasih mereka Siapa dari mereka yang melakukan maksiat di malam hari sampai selesai maksiatnya itu siang hari, ketika siang hari dia mau tobat, pintu taubatku. Karena kekasih pintunya selalu. Masa ada kekasih jam 10 enggak sampai rumah, enggak usah pulang. Itu bukan kekasih, namanya ibu kos. Iya, kalau kekasih jam berapa saja Aku selalu Selalu, selalu apa? Selalu. Yang jelas tak? Aku selalu menantimu Kedatanganmu adalah kebahagiaan untukmu Aku yang obatin Kalau mereka jauh dari ku Aku obatin Dapat musibah Dapat masalah Sampai sebagian ulama terdahulu mengatakan Kalau 40 hari 40 hari Hidupku nyaman terus Aku takut Tuhan tidak. Jadi mulai hari ini tanggal berapa? Tulis. Ya, Kalau sampai 40 hari ke depan, enak. Terus itu jangan-jangan. Sudah. Katanya kalau punya anak masih kecil sakit. Itu saya lupa bahasa istilah dalam bahasa Jawa itu. sakitnya anak yang masih kecil itu menambah sayang orang tuanya apa itu bahasanya? saya lupa itu jadi kalau kalau kita punya anak masih kecil sakit kan mau nggak mau kita kita sayangnya Tobi, ini namanya dokternya orang tuanya nggak tidur itu membuat deket menambah sayangnya Allah mengatakan kalau mereka jauh aku mau batin Tahu-tahu orang yang dia cintai meninggal dunia. Ya Allah, disebut nama Allah. Kalau sakit parah, astagfirullah, ya Allah, mau puasa senin kemis, ya Allah. Janjinya mau puasa senin kemis, tapi begitu sudah selesai. Sudah. Kapanpun mereka mau datang, aku adalah kekasih mereka. Mereka bermaksiat siang hari, sampai habis siang hari. Mereka datang di malam hari. Mereka akan menemui pintu taubatku terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam semua aktivitas, saya harus sadar, saya melakukan aktivitas ini, apalagi membaca Al-Quran. Jangan diributkan masalah fikih. perbedaan pendapat fikih, kalau dalam Fatihah baca bismillahnya suaranya, kalau maghrib, isya, subuh itu suaranya didengarkan atau tidak bismillahirrahmanirrahim, atau diem aja langsung alhamdulillah, nggak usah ribut nggak usah kita di Indonesia bermazhab syafi'i suaranya itu didengarkan itu mazhab syafi'i, kalau ada yang mau pakai yang lain, nggak apa-apa, gak usah berantem perbedaan kan masih tipis, lihat, perbedaan itu kan kadang-kadang jarinya diginikan kan satu, bukan lima Kalau lima kan perbedaannya jauh. Ini satu. Karena memang kalau saudara itu pasti miripnya banyak bedanya. Miripnya banyak bedanya. Bedanya sedikit. Bayangkan kecuali kalau nanti ada lihat orang salat begini. Itu enggak ada hadisnya. Bedanya hanya kunut karena Rasulullah membaca kunut semenjak terjadi peristiwa bi'irma'unah. Summa taraka'u wa ala raqlan wa zakwan. Rasulullah membaca kunut dan menyebut nama orang-orang yang menjadi penyebab terbunuhnya para hafidh Quran. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Nah, nyanya ini kembali kemana? Itu perbedaan pendapat ulama. Jangan terlalu dangkal. Jangan bikin Islam ini ruwet. Mau baca kunut? Silahkan. Ya. Bismillahnya kedengaran karena Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir beliau Mafatihul Gaib, beliau menjelaskan bismillah dalam Al-Fatihah tidak kurang 15 dalil dan argumen bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah. Kalau dibaca dalam bacaan yang dikeraskannya didengarkan juga, tapi yang enggak mau mendengar, yang enggak mau mengeraskan suaranya enggak ada masalah. Itu saudara kita. Itu saudara Saya harus cintai, saya harus hormati, saya harus sayangi. Begitu juga kita minta sama dia. Jangan datang ke masjid, dengerin dulu imamnya. Baca Bismillah, ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Jangan baca fatihah nggak baca, kan gitu. Cuma nanti perbedaannya disebut Bismillahnya atau tidak, itu saja. Dan itu perbedaan yang jangan membuat. komunikasi kita dengan Allah, hubungan hubungan kita dengan Allah itu nah, ulama mengatakan apa? Hubungan manusia dengan Allah mabniun alal musamah. Dan hubungan manusia dengan manusia mabniun alal musyahaha. Kalau sama manusia penuh dengan konsekuensi. Salat habis salat nyuri sendal huh? Habis salat nyuri sendal Salat itu khusyuk bacanya Al-Baqarah. Kembalian orang tidak diberikan, pedagang gitu kan? Wah, oh, masya Allah, pulang haji ini semuanya punya punya orang Cina, kafir, Cina, anti Islam. kembaliannya kita nggak kembalikan. Gimana? Kalau hubungan sama Allah, sholatnya sedikit terlambat, kemudian bacaannya belum bagus. Kalau itu masih hubungan dengan Allah rahman dan dan rahim, tapi jangan dimainkan. Kemudian, saudara-saudara, rahma, Bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali riwayat. Yang meminta kepada kita untuk jangan sampai persatu permasalahan yang kita anggap berharga, kalau kita tidak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu hadis diwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa setan itu ada yang kelimis, kelimis, rambutnya tersisir pakai minyak, bajunya bagus, badannya seger. Ditanya, ada lagi ya, satu setan, setan yang tanya. rambutnya compang-camping. Rambutnya apa? Bukan compang-camping, bajunya compang-camping. <laughs> rambutnya itu, rambutnya kusut, bajunya compang-camping, badannya jarang kurus, bener Ketemu kan dia? Dengan yang gemuk, dengan yang gagah, dengan itu. Yang gagah, hey, kenapa kamu begeng begitu? Iya nih orang yang saya yang saya temani kalau makan baca Bismillah saya nggak dapat kalau makan baca Bismillah kalau dia menyisir rambutnya baca Bismillah baca doa saya nggak disisirin sama dia mau nyisirin setan mau nyisirin setan gak? kalau dia mau nyi, menyi, menyi, apa meminyaki rambutnya dia baca Bismillah rambut saya nggak diminyaki kata setan Oh, yang gemuk, yang seger tadi bilang wow, kalau yang saya kawal makannya nggak pernah baca bismillah makannya dia nggak kenyang saya yang berarti kalau ada yang makan nggak baca bismillah berarti ngasih makan gemukin yang menyisir rambutnya nggak baca bismillah mulai malam ini ingat kalau mau nyisir kalau nggak berarti kita lagi Ternyata banyak orang yang setiap hari nyisirin, <gulau> nyisirin setan. Setiap hari setan dibuat klimis Rapi, gagah, berwibawa. Kenapa? Sifulan. Apalagi yang memalukan. Kalau yang berbuat seperti itu, orang yang sering ke masjid, yang sering sholat berjamaah, makan nggak baca bismillah, berarti dia mau menggemukkan setan. Jadi kalau yang ingin mengasih makan setan, gak usah baca bismillah kalau yang ingin menyisir rambut setan dan saudara-saudara mungkin saudara sudah sering mendengar kisah keberkahan membaca bismillah ada seorang ibu yang solihah suaminya itu jahat betul, nggak suka kalau istrinya ibadah suaminya nggak suka si istri tersebut selalu baca bismillah mau jalan baca bismillah Duduk baca bismillah Suaminya gak suka Ini terlalu alim nih Sama suaminya di tes Kasih hadiah permata Begitu nerima bismillahirrahmanirrahim Suaminya sambil gemes Simpen hati-hati jangan sampai hilang Ya ini saya simpen di laci ini Laci kamar Bismillahirrahmanirrahim Bismillah, bismillah terus Itu kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu Ada nggak kita baca astagfirullah astagfirullah terus soalim nih ada yang istrinya salihah semuanya pakai bismillah semua mau makan mau minum mau, mau meletakkan itu suaminya bilang nanti dia keluar dari kamar saya mau masuk saya mau ambil lalu nanti malam saya mau tanya mana perhiasan itu suaminya jahat istrinya salihah lebih banyak di dunia suami jahat istri baik atau lebih banyak istri jahat suami baik Wah. Hah? Seimbang, seimbang. Seimbang ya. Tapi banyakkan mana sebetulnya? Istri tidak baik, suami baik, suami tidak baik. Lebih banyak mana sih? Ya sudah nanti serahkan saja kepada Allah. Suaminya ini ini ini contohnya sedang suami yang tidak baik. Nanti ada contoh suami yang baik. Nabi Nuh. Nabi Nuh kan suami yang yang baik. Nabi Luth suami yang tapi istrinya ada lagi nanti suami nggak baik. Istri nggak baik. Abu Lahab dan istri. bulan Abu Lahab ganteng, istrinya cantik lagi. Jadi jangan mengharap istri cantik. Karena Abu Lahab juga istrinya. Jangan mencari suami ganteng saja. Karena Abu Lahab juga sampai kemerah-merahan pipinya. Sebagian mengatakan Abu Lahab itu dari situ. Nah ini suami yang jahat tersebut mau mengepes. Besok. nanti malam, kalau nggak ada saya mau bilang, jangan pakai baca bismillah lagi tapi inilah istri yang soliha suaminya malam eh, permata mana yang saya kasih sama kamu tadi ada tuh di laci tolong ambil, saya mau lihat bangun dari tempat tidur bismillah buka laci bismillah, padahal sudah diambil sama suaminya Padahal sudah, sudah disimpan di tempat yang lain. Diambil Bismillah ada suaminya bangong, istrinya yang solihah, istrinya nggak langsung hebatan siapa saya dengan kamu nggak? Bukan hebat-hebatan, tapi kalau kita yang belum belum makom kalau istilah ilmu tasawuf tuh. Kalau kita itu masih bersepeda harus pegang setang. Ya, jangan terus nanti, ya. Ada kereta bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Eh, gitu. Karena ada yang mau jahat, istri tersebut selalu mengabadikan. Ulama mengatakan kenapa dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim? Berarti Anda mengabadikan, Anda menempelkan, Anda mendekatkan, Anda menitipkan kepada Suaminya bengong. Ya Allah, padahal saya sudah ambil. Di sini bilang, kapan kamu ambil? Enggak, ada di sini kok. Enggak, demi Allah. Akhirnya besoknya suaminya tobat. Mau jalan, bismillah. mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan setiap kita membaca bismillah berarti kita sadar kita bisa berbuat karena rahmat Allah dan semua yang kita lakukan hanya mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Hadanallahu wa iya'kum ajma'in walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah demikianlah selama-selama kita mendengarkan kajian Kaji tentang Bismillah semoga menambah luasan ilmu kita dan juga semoga menjadikan ilmu kita bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya sebagai kata penutup marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca doa kafalah majlis. Subhanakallahu ma, wa bihamdika, wa ashhadu alla illa illa anta, wa staghfiruka wa tuhbi lake, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.